Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa berada di tempat yang baik bersama orang baik-baik dalam majlis yang baik itu nikmat besar Maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin kita tidak mau majlis kita ini menjadi majlis antanajifah Majlis bangkai, majlis busuk dan berbau Untuk menghindari majlis supaya jangan jadi majlis bangkai Kata Nabi dianjurkan bersolawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali ala sayyidina Muhammad Sebelah kanan Bapak Gubernur Mohon izin Pak berdiri di depan Pak Gubernur Mohon maaf jemaah kalau malam ini saya tidak seperti biasanya grogi depan gubernur. Sebelah kiri ada pula Haji Lulung yang biasa kita lihat di televisi. Ternyata lebih muda aslinya. Saya berkesan dengan yang disampaikan Bapak Komjen Pol Safrudin tadi. Kata beliau, kami tidak pernah berjumpa dengan Ustaz Somad kecuali di masjid Pertemu pertama di Masjid Sunda Kelapa Setelah itu di masjid yang lebih besar Masjid Istiqlal Setelah itu di masjid yang lebih besar di Pulau Sumatera Peresmian Masjid Batam Setelah itu masjid paling kecil oh, Masjid sunyanya Terus terang Pak, dulu Ketika setelah berfoto dengan Bapak di Istiqlal, di Masjid Sunda Kelapa Itu berkurang yang membuli saya Tapi begitu Bapak pensiun, nambah lagi Kita doakan Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia selalu diberikan Allah istiqamah Kebanggaan yang luar biasa apa kata Imam Ahmad bin Hambal Populer dengan nama Imam Hambali Nama kitabnya Musnad Ahmad Meninggal tahun 241 Hijrah Seandainya engkau punya doa makbul Dan doamu cuma satu Maka mintalah pemimpin yang adil Amen. Karena kalau ada adik-adik yang muda Cuma minta istri solehah Yang menikmatinya cuma kamu Betul? Tidak bisa dinikmati orang lain Tapi kalau kau dapat pemimpin yang adil satu negeri mendapatkan Kenikmatan Makanya nah, jangan lupa diselipkan itu doa Allahum marzukna imaman Adila Berikan kami pemimpin yang adil Dan amanah Saya tiap hari Nanti saya bilang tiap hari bohong pula Tiap momen selalu, bahkan tadi ketika diminta Berdoa, saya berdoa Ya Allah berikan kami pemimpin yang adil Paling tidak untuk daerah khusus ibu kota Jakarta Karena Jakarta adalah model, contoh, ditiru orang luar Jakarta Ketika bertemu, jangan nanti dibully saya Ketika bertemu dua orang yang hebat ini Bapak Anies Baswedan PhD, Doctor of Philosophy Bertemu dengan Bapak Komjen Pol akhirnya lahirlah Museum Sirah Nabawiyah terbesar di dunia. Jangan tepuk tangan dulu, karena baru bisa dikunjungi 18 bulan ke depan. Tapi paling tidak kita bahagia, betul. Selama ini sulit untuk menjelaskan bagaimana rumah Nabi, bagaimana replika tempat tidur Nabi, bagaimana tempat air minum Nabi. Kadang jamaah bertanya, Pak Ustad, iya Gimana gambar rumah Nabi Sebetulnya ada cuman sulit saya untuk menceritakannya Padahal ustaznya gak pernah lihat. <Gülünü> Tapi begitu museum itu nanti jadi Siap Saya berjanji Akan datang membuat Kunjungan akbar Ke museum terbesar Di dunia <S -ISLENCIO> <S -ISLENCIO> Allahu Akbar <S -ISLENCIO> Yang tepuk tangan di masjid Ini ada pembagian nasi kotak Oh bukan Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahiminasyaitanirrajim Ya Ayuhallazina amanu Ayuh orang yang beriman Ittaqullah Takutlah kepada Allah Wakunu ma'as sadiqin Hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang ber... benar. Tiga ini jangan sampai terpisah Pertama, iman Kedua, takut yang ketiga, selalu bersama dengan orang yang be benar. Hari ini Masya Allah, Tabarakallah bersama dengan orang yang benar. Ada orang tua kita, Profesor Zain Bajber. Yang tadi dikatakan Pak Anis umur beliau 85 tahun. Ternyata yang tua-tua jangan putus asa hari ini. Beliau baru memberikan definisi, definisi yang membahagiakan, menyenangkan hati orang tua. Orang tua adalah orang yang selalu bercerita tentang masa lalu Walaupun dia ABG Walaupun dia mengatakan, saya ini milenial Tapi ceritanya masa lalu aja, sulit move on Naka ini sebenarnya orang tua Walaupun usia tua Tapi kalau dia bicara masa depan Dia adalah anak muda Betul? Mohon maaf Pak Anies. ini akan saya bawa kemana-mana saya cerawang nanti ijazah dulu. Setelah saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya idkhulus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan, kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Tadi saya sebelum ini bedah buku dua buku di JCC Islamic Book Fair. Buku pertama tentang tokoh dari Turki bernama Uh, siapa namanya <tuk> Saya mau ngetes aja Jemaah ada ikut apa enggak tadi <tuk> <tuk> Bedrud zaman Sa'id Nursi Yang bisa hafal kamus al-muhid Kamus al-muhid itu Tiga kali Al-Quran tebalnya Bisa dia hafal Hebat luar biasa Dia kalau baca buku Dia baca sekali Dia baca dua kali Hafal Kita <tuk> Gak usah Nah, itu bukunya tadi, tebalnya 102 halaman harganya saya gak tahu karena saya dikasih hadiah lalu kemudian buku yang kedua 99, tanya jawab sholat, ditulis oleh orang hebat juga, namanya Abdul Somad. <tik> Masya Allah bisa berkumpul dengan orang baik-baik setelah itu saya dijemput oleh seorang ganteng anak muda, generasi milenial namanya Bapak Umar Hasan Nasr dengan satu kali sebut sudah disebut beliau orang tua beliau dan kakek beliau. Kemana kita? Masjid Cuth Nyajit. Begitu sampai di luar JCC dijemput pakai pespa. Kan enggak mungkin kita nolak kan? Kita jamaah ini mau jemput naik apapun kita ikut aja. Saya lihat di dalam hati saya Inna Wa Inna Ikhlas. Alamat saya ini pasti masjidnya peletakan batu pertama. Ya. Tapi ternyata masya Allah, tabarakallah sampai dijelas di tengah jalan mogok. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Ini pasti viral kan? Orang banyak streaming. Maksud saya itu tadi adik-adik yang mensuting, kalau mau diupload, tolong yang mogok tadi diedit soalnya nanti pespa yang mogok yang dibully Pak Anies juga pokoknya apapun apapun yang terjadi di Jakarta ini semua salah Pak Anies padahal pespanya mogok setelah sampai tadi saya tanya itu pespanya kok mogok Ustaz Soman itu businya busi untuk sepeda motor balap yang gak bisa pelan yang naik Ustaz Ustaz itu kan pelan astagfirullah Rabbal baraya, Tapi Masya Allah ta Luar biasa kesan Sudah lama saya tidak naik pespa Ini sudah puluhan tahun Ternyata kalau kita ikut anak muda itu Luar biasa, kita pun ikut muda Saya sekarang ini rasa-rasa umur 24 aja sekarang. Masya Allah Ternyata saya datang tidak diminta Untuk peletakan batu pertama Tapi menyaksikan tanda tangan Prasasti peresmian Masjid, Cud yang yang akan ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta saya di samping, apa-apa takbir karena udah siap. Saya berdiri di samping. Tadi fotonya sudah diupload. Alhamdulillah. Pak Gubernur, Pak Komjen Pol saya di samping. Yang lain-lain sudah nggak lihat lagi. Kenapa masjid ini begitu hebat? Padahal kalau dilihat bangunannya biasa aja, sempit, panasnya luar biasa. <SILENCIO> Tapi kenapa orang-orang hebat ini bisa datang kemari? Apa ceritanya? Saya <SILENCIO> saya di mana-mana ceramah itu tidak. Saya selalu apa yang ada di mulut saya sih. Saya, saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir sudah. Bukan maksud saya ac ac ada semua. Nah, udah lengkap, coba lihat 16 derajat Celcius cuman memang ini masjid sudah kalau bahasa Melayunya over capacity ini kita ini kalau menurut WHO World Health Organization ini sudah di luar ambang batas kewajaran ini kita sedang berebut-rebut oksigen ini sekarang Ternyata masjid ini dari namanya luar biasa Bapak ibu saya di rumah ada memegang menyimpan 10 pucuk rencong Dari mulai dari besi kuningan Sampai yang besi berkarat Sampai besi putih Sampai dari batu giok Aceh Yang terakhir dapat saya rencong dari emas Setiap saya pakai itu selalu saya pegang Takut jatuh Ada di rumah Saya bangga punya rencong Saya pajang di lemari Terakhir saya dapat berita Ternyata apa kata orang Aceh Rencong itu senjata perempuan Aluh, Kenapa rencong senjata perempuan? Karena itu membunuh dari jarak dekat Perempuan Aceh Memegang rencong Ketika dia lihat ada yang membahayakan kehormatannya Harga dirinya Maka dia akan tusuk dari jarak dekat Mati dalam genggaman tangannya. Siapa dia? Cud nyak dirinya jadi masjid ini bukan sembarang nama. Jangan nanti ditanya orang, kamu sholat dari mana? Masjid. Masjid apa? Cutnya Adin. Apa filosofinya? Entah. <laughs> Cutnya Adin adalah manusia perempuan luar biasa. Diasingkan dalam keadaan kena sakit malaria, dibuang dari kampung halamannya. Bagi dia lebih baik putih tulang daripada putih Mata melihat tanah kelahirannya Diambil oleh Belanda Alhamdulillah Belanda sudah pulang semua Karena teriakan bangsa Indonesia Takbir Mari Belanda Tinggal terong Belanda lagi <tuk> Saya pergi ceramah ke Maulaboh Di antara tokoh di Maulaboh Masih Aceh juga Namanya Tegu Umar Kalau Tengku itu ulama Kalau Tegu itu bangsawan Bangsa yang hidup di awan Tuku Umar Tuku Umar, bangsawan Ketika saya minum kopi di warung Di depan masjid Islamic Center Tertulis di situ Gambar Tuku Umar besar Andai aku mati Maka aku mati syahid Andai aku hidup besok pagi Aku masih bisa minum kopi <tuk umar> Ternyata mereka menghadapi hidup itu Simple, tidak ribet, tidak jelimet Hidup itu biasa aja guys Jangan terlalu hidup ini dibuat payah Andai aku mati malam ini Mati syahid Andai hidup besok pagi Masih bisa minum kopi. Minum kopi Hidup sudah pahit Jangan minum kopi pahit Tapi jangan ditulis di baju kaos Ini banyak anak muda dapat ini langsung tulis Hidup sudah pahit Jangan minum kopi pahit Dipakai salat berjamaah Bahaya teman di belakang yang senyum makanya kalau ke masjid jangan pakai baju yang bertulis tulisan, polos aja seperti baju saya baju Pak Anies, kami tidak pernah bersepakat untuk satu warna beliau pakai baju biru saya pakai sal biru emang ternyata orang kalau sehati itu memang Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu SWT Apa kelebihan masjid ini? Namanya punya kelebihan Perjuangannya Maka setiap orang yang sholat di sini Mengambil prinsip perjuangan itu Sedang perempuan saja tidak mau menyerah kepada Belanda Apalagi Laki-laki Kamu laki-laki apa perempuan? Laki -laki. Gitu kalau menjawab Sekarang banyak juga laki-laki ini Ketika kita tanya Kau laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan Terjebak di tubuh laki-laki kalau ada yang model-model begini serahkan ke pak Komjen Pol, serahkan ke pak Polisi supaya dilatih dia gerak jalan. Memang awal-awalnya, Dia dilatih dia karate biar bangkit semangat jantan. Curuh dia lari, mungkin larinya. Tapi kalau udah diikatkan di situ daging, suruh kenjang, kejar anjing herder. Insya Allah hilang bencongnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala, kenapa dengan masjid Cunyadin? Ternyata masjid ini kecil Tapi perjuangannya luar biasa Disebutkan oleh Pak Gubernur tadi Kanan jalan, kiri jalan Depan jalan, belakang jalan Tapi akal tak pernah putus Untuk berpikir bagaimana membangun rumah Allah Tidak bisa ke samping, harus ke Atas Makanya pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping Ke atas Tidak pernah putus asa Ibu-ibu tadi semua di bawah, mohon maaf Bapak Gubernur, Bapak Komjen Pol Ketika saya naik tadi agak terlambat di atas Pak Gubernur minta saya duluan, saya bilang Pak Gubernur duluan Pak Komjen Pol, saya ini jelaskan Supaya jangan sampai nanti ditulis Pak Gubernur mendahului Ustaz, kenal lagi <risi> magic, Pak Gubernur tadi mau saya duluan Saya bilang, Bapak duluan Kemudian Pak Komjen Pol, saya bilang, Pak Saprudin duluan Kenapa Ustaz belakangan? Saya masih mau menyatasi kepada ibu-ibu Ibu-ibu semua <Gliljilil correctedellow> Mereka di bawah, menyaksikan kita dengan layar Pak pengurus masjid, di bawah ada layar, mereka bisa lihat kita? Ya, bisa. Alhamdulillah Ibu-ibu yang di bawah, jangan berkecil hati Karena saya ini lebih bagus di layar daripada aslinya Al-Mukarram, Ustadz, guru-guru kita Tak dapat disebut satu persatu, tapi insya Allah semuanya masuk ke dalam surga Allah Amin apa kehebatan masjid ini ternyata setiap hari Jumat ada program makan gratis Mudah-mudahan setelah diumumkan ini Jumat nanti semakin banyak Semakin banyak yang nyumbang Bukan semakin banyak yang batang bawa perut kosong Saya dulu pernah dua semester di UKM University Kebangsaan Malaysia Selangor Tidak selesai Karena saya dapat beasiswa ke Maroko lalu saya tinggalkan 2 semester di UKM kemarin saya pergi ke UKM Ustaz Somad berapa lama di UKM? saya bilang 2 semester Ukat, Ustaz kami angkat jadi alumni loh saya gak tamat saya bilang peraturan baru 4 hari saja belajar sudah yang alumni jadi saya sekarang dianggap sebagai alumni UKM Selangor University Kebangsaan Malaysia banyak yang membahagiakan saya apa yang mau saya ceritakan tadi? Di masjid UKM itu, setiap hari Jumat, dulu waktu kami kuliah, saya paling cepat datang ke masjid. Kenapa? Karena kalau kita datang, zuhur jam 12.30 baru azan. Jam 12 itu ada semangka, ada pisang. Jadi ternyata memotivasi mahasiswa yang memang sulit uang belanja waktu itu. Awal-awalnya itu pemanis, tapi kata pepatah orang Melayu alah bisa karena... Biasa Pancingan anak-anak muda Mungkin awalnya dia nian -nian tidak untuk sholat Jumat kau datang kemari kenapa? Lapar mau makan siang Itulah makna dakwah Coba lihat bahasa Arab Da'a ya'du'u dakwatan Dakwah artinya Ad-da'watu ila to'am Mengajak ma Ngajak makan Asal muasal kata dakwah itu ngajak makan Makanya dulu para habaib di Jakarta ini Al-Haddad, As-Sagab, Bin Shihab, Barakbah Mereka itu kenapa majelis maulidnya ramai? Karena ada ma makan, motong kambing sampai 10-20 ekor itu awalnya dulu kiai-kiai di Jawa, itu tanam padi luas maka kalau santri-santri datang dikasih Ma, makan ini belum jelas nih, habisnya ada makan apa enggak <tik> <tik> <tik> makanya dakwah itu lembut gimana kalau ngundang orang makan lembut kan Ah Bapak, nanti silakan datang ke rumah ya, insya Allah ada makan. Dan setelah sampai ada makanan terhidang, nyuruhnya juga lembut. Silakan makan, silakan makan, lembut kan? Ya? Kira-kira ada enggak orang nyuruh makan, makan, makan, makan, makan. Mana ada? Itulah asal muasal dakwah. Jadi dakwah dalam Islam itu apa kata Nabi? Maukah kamu aku tunjukkan suatu amal? Kalau kamu lakukan, kamu akan berkasih sayang. Apa dia? Absus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam dengan baik Saya tadi di masjid ini sedang diajarkan Betapa hebatnya Allah SWT Ada gubernur Ada DPRD Ada Bapak komjen pol Ada polisi Ada tokoh masyarakat Mereka semua hebat-hebat Tapi tidak satu pun berhasil menggeser waktu sholat Walaupun kurang 9 menit lagi Apa kata pengurus? Menjelang azan maghrib Mari kita bersolawat Salam to Allah. Tengok belum juga. Salam Allah belum juga. Betapa agama tidak bisa diam demen. Apa maksud ustaz sebenarnya? Ya salam enggak bisa diganti. <tik> <tik> Kadang orang sulit nangkap isi ceramah saya. Orang <tik> nah, gitu kalau orang cerdas ngomong payah. Ngomong Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang bisa kita robah itu bukan waktu sholat Bukan sesuatu yang sudah baku Tapi yang kita robah adalah Yang berada bunga-bunganya Hiasan-hiasannya Yang sebelumnya di masjid cuma ada datang sholat Datang sholat Datang ada makanan Tirulah masjid Cud Nyadin Hai saudaraku pengurus-pengurus masjid dimanapun berada Jangan bangga dengan uang kas masjid begitu banyak Sebelum khotib naik mimbar, mari kita dengarkan dulu pengumuman dari ketua masjid Alhamdulillah, masjid kita saat ini ada uang kas 200 juta Bangga Uang siapa? Bukan itu kebanggaan masjid Perhatikan karpetnya Perhatikan tangganya Perhatikan suara Saya semangat ceramah ini kenapa? Suara mikrofon menggelegar Kadang kita mau ceramah ini baru awalnya sudah putus-putus Asal. Mari, Nur. Tapi alhamdulillah tabarakallah, bangga. Jadi uang masjid itu manfaatkan untuk kepentingan Om, Omat om tiru masjid ini. Nah, Ustadz Om soham ini masjid ini setiap hari Jumat ada makannya. Dari mana Pak? Tidak tahu dari mana. Hamba Allah ada saja datang. Masya Allah buat pengumuman, rumah makan rumah makan yang berada di sekitar masjid, silakan setiap rumah makan kirim 10 bungkus. Awas kalau nggak ngirim <gul> Ngajak Bukan nge ngejek, Merangkul Bukan Memukul Wahai yang punya rumah makan Kalau kamu mau laris Mau dagangannya berkah Kirimkan Kalau nggak Lihatlah nanti <gul> Ada program yang luar biasa kadang saya melihat masjid yang megah yang cantik, yang indah itu kadang hati-hati juga di beberapa masjid saya pernah ceramah masuk saya, karpetnya bagus sekali begitu saya injak, kaki saya tenggelam bagus sekali pas mau saya puji, tiba-tiba masuk kertas dari belakang, tertulis tulis Ustaz Somad, tolong umumkan, karpet masih ngutang <laughs> tapi dari tadi, masjid Jutnya Adin Masya Allah, Tabarakallah, indah Lampunya indah kaligrafinya mantap Terang benderang Kadang di beberapa masjid saya ceramah direkam gelap Ada komen di youtube itu Ustadz muka hitam sesat Tapi di masjid Junya din, Masya Allah, Tabarakallah, cantik dan indah Apalagi program-program yang ada Anak-anak muda Diajar silat Ini ada program anak mudanya sini diajar silat Ini sekarang banyak orang pandai bersilat Silat lidah Bukan itu Anak-anak muda kita Selamatkan anak kita dari narkoba Selamatkan dari LGBT Selamatkan dari pergaulan bebas Anak muda, hawa nafsu bergelora Darahnya bergejolak Ini kalau tidak disalurkan pada kegiatan yang positif Dia akan rusak maka kalau mau anak muda anda selamat datanglah tiru program masjid Curnya Adil. hai seluruh pengurus-pengurus masjid di seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam Thailand, Patani Selatan, Moro, Filipina Ustaz kok pede kali ngomong loh ini kan akan diupload. upload jangan lupa subscribe, like and share <laughs> mereka yang bingung gimana masjidnya Mohon maaf, kita kadang berkecil hati di sebagian masjid itu Maaf beribu maaf, ini tidak ada, terjadi di Jakarta adapun di Jakarta pak wakil ketua DMI tadi sudah ngasih tahu Masjid di Jakarta, sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat Kalau sudah sholat subuh seperti sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka Dulu, Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab, Arab Quraysh Dulu, Palestina sudah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayubi, Sultan Saladin Kurdistan, dari Kurdi Dulu, Palestina sudah dibebaskan Konstantinopel dibebaskan oleh dia Muhammad Al-Fatih, Turki Tiga bangsa besar sudah dapat jatah Arab Qurais sudah, Kurdi sudah, Turki sudah Siapa yang belum? Orang Jakarta oh, oh, oh. Yang akan membebaskan Palestina Pemuda-pemuda yang istiqomah Biker Subuhan amin. Oh, amin. Tulis Berikut ini pemasangan jaket Kepada Ustadz Abdul Somad Dari Biker Subuhan Pakai begitu habis Pakai foto-foto Selesai itu saya pun maik lah Jam lima subuh Ke masjid Habis itu masuk angin Selesai dari masjid Langsung ketuanya datang Mohon maaf Pak Ustadz Ya itu tolong jaketnya dibuka lagi hanya untuk foto aja enggak apa-apa tapi kita tetap bangga kenapa? yang ke masjid adalah anak-anakmu muda itu di Jakarta di tempat lain menyedihkan yang ke masjid ini yang udah ya diintai-intai malaikat maut yang ingat mati masjid kita Masya Allah Tabarakallah tuh anak-anak muda berdiri anak muda Gimana anak muda ini bisa berdiri enggak dapat tempat. Masjid aja enggak bisa masuk apalagi di surga. <tik> eh, hey, Ustaz Somad jangan sombong ya. Justru orang yang sombong itu yang tidak akan masuk surga. Betul? Betul. Loh, banyak yang La yadkhulul jannah tak masuk surga man kana fi qalbihi syafa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardal min kibrin ada sombong sebesar biji sawi saya akan menyampaikan ini tepat pada 7.20, setelah itu saya mohon izin loh, ustadz yang ngajak orang sholat berjamaah apa gak sholat isya? saya sudah jamah takdir ini perlu saya jelaskan, jangan nanti jadi fitnah ustadz Somad diajak oleh gubernur, gak sholat isya berjamaah. pak gubernur lagi yang kena Saya mohon maaf Pak Gunur, saya gak bisa mbela di sosmed, karena saya pun babak blur juga. <tuh> Tapi insya Allah, kalau kita tidak ada dendam, tidak ada marah, semuanya enjoy, semua kritikan itu kita anggap sebagai cara orang untuk menunjukkan bahwa kita rendah di hadapan Allah Subhanahu SWT. Saya kemana mana kalau di Jakarta salaman, cium tangan. Orang Jakarta kalau di Sumatera cium sekali. Jakarta kalau di Riau, di tempat saya di Medan cium sekali. Jakarta cium auto reverse. Tuk tuk tuk tuk tuk. Waju dicari. Luar biasa sambutan orang Jakarta. Disambut, diberi kursi ceramah letak tinggi. Di sini aja saya ceramah berdiri. Luar biasa. Itu kalau tidak dibuli orang Kalau tidak diijek orang itulah lama-lama muncul ujub kita Muncul takbur kita Dipanggil Al-Mukarram Al-Ustadz Sohibul Fadilah Profesor Doktor Abul Somat Il-Cimab lobang hidung Hampir sebesar terowongan mina. Tapi begitu kita dibuli Diijek orang baru sadar Di situ dia panggil aja Hei somat Hei tomat Hei kurus kering krempeng Gitu Dulu awal-awalnya saya termasuk orang emosi juga. Begitu dia bully sekali saya lapor ke Polda. Lapor Polda panggil, saya datang, dua kali saya datang ke kejaksaan, dua saya duduk, "Mana dia, Pak? Yang bully saya kemarin?" Mencret. Sejak itu saya enggak mau lapor lagi. Ternyata ternyata yang di internet bully itu pengecut-pengecut semua. Pernah jumpa saya di parkiran mobil. Saya kalau di Riau enggak pernah pakai pengawal, enggak ada pakai, pakai, saya nyetir sendiri. Ketemu saya itu yang ajak, saya kejar pantang panting lari Oleh sebab itu maka Allah membela. Saya tidak pernah menyusun skenario Harus begitu, harus begitu Enggak, saya belajar aja. Belajar saya ke Sudan, habis itu nulis disertasi. Sidang saya 24 Desember Diumumkan oleh Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali dengan ini Setelah menyidangkan disertasi setebal 637 halaman maka anak Indonesia ini melayak dapat menggelar dapat gelar PhD Doktor of Filosofi dengan gelar Doktor of Filosofi Mumtaz cum laud. Selesai bulan Desember bulan Januari-nya terbang saya ke Brunei Darussalam diumumkan oleh Rektor Unnisa dengan ini melantik Profesor Dr. Abdul Somad ECMA sebagai visiting professor pada Fakulti of Usludin University Islam Sultan Sarif Ali Brunei Darussalam Selesai, habis, itu aja kok report. Melalui itu saudara Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu SWT Jangan pernah berharap kepada manusia Jangan pernah bersandar Kepada manusia, bersandarlah kepada Allah Apa pernah saya membalas Caci Maki Sumpah Serapah di Youtube, di Instagram Ada? Tidak ada Pernah saya enggak baca Saudara, Saudara yang dimuliakan Allah Swt, apa gunanya ucapan kita iya kena abdu? Wah iya kena stain. Mungkin begitu cara Allah ingin menghapuskan dosa kita. Mungkin begitu cara Allah ingin mengangkat darjah kita. Bayangkan kita tidak pernah memikirkan dia sekalipun, tapi dia memikirkan kita 24 jam siang malam dia berpikir gimana cara membuli, gimana cara. Membuli? Sementara kita enggak pernah memikirkan dia walau sedetik pun. Kasihan deh lo lho kok jadi curhat jadinya. <Glalaman> saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid itu yang dijual adalah programnya. Kalau salat cuman masjid dipakai untuk cuman salat salat salat Jumat, apa gunanya masjid? <tuh> Allahu <sesuatu> akbar. Kami pun mampir ke masjid. Saya diundang jam 4 subuh. Naik mobil dijemput, datang Pas dengar suara azan kami pun mampir. Eh ini udah dua suara azan, suara azan. Kami pun mampir. Rupanya azan handphone. Masjid dikunci. Masjid berikutnya kami mampir lagi, dikunci. Sampai saya terpikir, kenapa enggak mereka tulis aja di pintu itu? Masjid Al-Ikhlas, Jumat saja. Tempat tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai akhirnya kami lihat ada masjid yang buka, masjid rumah makan. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh Sudah lewat 20 menit Sampai di dalam masjid Lihat supir truk tidur semua Bau ngences buah air liur semua Saya panggil tim Tim ngomong sama resepsionis rumah makan itu Kasir ngomong Apa ngomong sama dia Pak Ustadz? Kasih tahu ganti karpet itu Jangan biar orang tidur di masjid Bau masjid kotor Kenapa enggak Ustadz yang ngomong? Badan dia tegap. Cari tim yang tegap Satu tim ngomong Pak itu masjid rumah Allah Kenapa dibiarkan karpetnya kotor Kenapa dibiarkan orang-orang tidur di sana Itu bukan tempat buang najis kotoran Itu adalah rumah Allah Baik pak Iya kami akan ganti Kebetulan tim kita ini penggap besar Kumisnya melintang Kalau kau punya jabatan Kau punya kekuasaan Kau punya otot yang tegap Pakailah untuk menolong rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Aku salah bersamad suaranya aja besar banyak orang mengatakan apa itu Ustaz sama itu Ustaz keras suaranya. Hatinya lembut Selembut sutra. Kalau tak percaya belahlah dadaku. Saudara, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu maka apapun yang kita punya, penyerahan plakat penghargaan kepada yang sudah memberikan hartanya untuk masjid Judnya di. Kira-kira plakat itu dibawa mati enggak? Ya? <tuh> Tidak. Lalu maksud Ustaz plakat itu untuk Ustaz aja? Enggak Plakat itu letakkan di rumah Anak cucumu akan melihat Dia akan bertanya Papa, papa, papa Mama, mama, mama Itu apa? Plakat. Plakat itu apa? Diberikan oleh majid cuhnya Adin Papa dulu ada minta enggak? Enggak Untuk apa? Supaya mendidik mereka Seringkali kita berkata Bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah Papa sudah sedekah? Belum Tapi ini langsung bersedekah dengan pemberian Papa mungkin tidak penceramah Papa mungkin tidak populer Bapak mungkin tidak punya follower Seperti yang dikatakan pembawa acara tadi Satu juta Itu yang ada perlu saya luruskan itu Dulu, dulu, dulu tahun yang lalu Sembilan juta follower Hilang Sekarang yang baru ini 2,6 Yang baru ini 2,6 Ini nampaknya habis ketemu Pak Anies Hilang juga ini. Terakhir yang dimuliakan Allah SWT Makanya harus follow Udah follow atau belum? Artinya apa? Bahwa pendidikan itu bukan hanya ucapan kata-kata yang diuntai begitu indah Tapi langsung action Jangan sampai nato No action, talking only Dan Sebab itu ada actionnya Alhamdulillah, masjid cantik Kaligrafinya, Masya Allah, Tabarakallah Setiap orang masuk kemari pasti semuanya berdecak kagum Lihat lampunya kelihatan Macam Lihat kucing Wamtaqifi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah persiapanmu untuk akhirat. Salat tahajud semalam suntuk, silakan. mau Ngobir infak bersedekah bersedekah habis harta silakan. Wala tansana nasebaka min ad-dunya. Jangan lupa hidupmu di dun... dunia. Saya tidak mau setelah peresmian masjid ini semuanya di masjid. masjid. Bapak enggak cari nafkah. Akhirat. Oh, Istrinya ngutang di warung. Wabtaqifi ma ataka Allahu ad-darul akhirah. Cari persiapan untuk negeri akhirat. Silakan tahajud semalam malam. Wala tansa nasiwaka min ad Ini untuk membantu bapak-bapak mana tahu nanti anaknya nanya. Bapak-bapak apa ini apa bacaannya? Ah, kemarin sudah dibacakan satu sama. Entar kita cari videonya ya. Yang punya masalah dalam hidup hidup adalah tempat masalah berani hidup berani menghadapi masalah, masalah. takut hidup jangan wa maiyatakillah haya jalaghu makroja siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan dia makroja makroja solusi terhadap masalah yang dia hidup apapun masalah hidupmu kuncinya satu takut kepada Allah, ini sekarang orang takutnya bukan sama Allah. Hayya 'alashalah. Iya, Pak. Kalau atasannya yang manggil, iya Pak, sebentar Pak. Oke, okay, Pak. Iya, Pak. Datang jam 7 ya, 6.30 sudah duduk. Tapi kalau panggilan Allah, hayya 'alashalah. Tetap. Nanti enggak ke masjid waktu panjang, brother. Padahal panggilan inilah yang akan menyelamatkan engkau dari azab kubur Betul? Betul Panggilan inilah yang melapangkan alam barzahmu Maka sebelum salam kau katakan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam min azabil qabri Wa min fitnatil mahya wal mamad Wa min syarri fitnatil masihid Bajjal Itu yang menyelamatkan engkau di hadapan Allah Inna awalama yuhasabubihil abdu yawmal qiyamah Yang pertama kali dihisap, dihitung, dikira pada hari kiamat nanti Salatuhu Malaikat tidak akan tanya. Dulu kau sempat jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Malaikat tidak akan tanya. Kau dulu PNS apa non-PNS? Apa honorer yang tidak diangkat? Angkat. Yang akan ditanya adalah. Salat. So, Al-akhillah. Semua orang yang berteman, berkawan, bersahabat di dunia. Mereka akan menjadi musuh di akhirat. Gara-gara kamu tidak salat. Gara-gara kamu aku gak sholat Kenapa? Gara-gara kamu aku pakai narkoba Kamu salah juga Kenapa mau aku ajak? Gratis sih Tapi orang bertakwa illal muttaqun Orang bertakwa akan saling memuji, puji, memuji Gara-gara Bapak saya tahu masjid itu cantik dan indah Gara-gara Pak Umar saya datang ke masjid Cernyadin Kalau tidak maka mungkin sampai mati Saya tak akan mampir ke masjid ini Jazakumullahu khairal jaza Nanti Bapak Ibu kalau sudah melihat nanti di surga Masuk ke dalam surga, sudah ketemu dengan Pak Gubernur Anies Baswedan PhD, sudah ketemu dengan Bapak Komjen Pol, sudah ketemu dengan Bapak Zen Bajber. Do, Ustaz somat di mana? Jangan heran, saya bukan terlambat, tapi saya sudah duduk di VIP. <tik> Mamparnya ada yang nggak ikhlas. <tik> yang nyuruh doa gitu, Nabi. Apa kata Nabi, "Idza sa'altumullah fa'saluhu Kalau minta surga, mintalah surga Jannatul fir. Firdaus. Tapi tidak semua orang pede minta Jannatul Firdaus. Ada juga orang ketika minta, "Ilahi la astul lil firdaus si Dia tidak minta Jannatul Firdaus, malah dia ngomong, "Aku tidak layak masuk Jannatul Firdaus ya Allah." Ilahi ya Allah, lastu aku tak layak. Lillfirdaus bagi surga dan lillfirdaus, ahla aku tak layak masuk surga. Jadi kau enggak mau masuk surga. Kalau gitu masuk neraka ya. Walakaw aladnairil jaimi. Kalau gitu kau masuk neraka. Aku pun enggak kuat masuk neraka. Jadi gimana? <laughs> kau masuk surga katanya enggak layak. Kau masuk neraka katanya enggak kuat. Jadi gimana malaikat? Udah lah masukkan aja di kaki-kaki limanya enggak apa? Nah, itulah yang dari sekarang sudah kelihatan yang di emperan-emperan masjid, insyaallah masuk juga. <tik> Jangan sangka diri kau hina, tapi husnuzonlah kepada Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inna husnuzon 'abdi bi, aku menurut prasangka hamba aku kepada aku Maka bersangka baik kepada oh? Allah. Tapi sangka baik ini setelah ibadah ini banyak juga orang sangka baik enggak ibadah bangun jam 9, dibangunin sama istrinya mas, mas, mas, enggak solat subuh tadi sangka baik pada Allah <tik> di mana dulu kenalnya? di masjid yang ngomong gitu siapa? Pak Komjen Pol dalam perjalanan kami rasanya ketemu Ustadz Somad tidak pernah di luar masjid sebetulnya beliau hanya ingat yang masjid saja saya ingat juga yang enggak di masjid di mana itu? Republika Ketika penobatan Abdul Somad sebagai tokoh pembaruan Saya sebenarnya mau ngingatkan ama yang lupa-lupa aja <tik> Beliau yang diingat beliau hanya masjid Hanya masjid, hanya masjid Saya termasuk yang bangga dengan beliau Karena ketika dulu ada tuduhan masjid radikal Beliau termasuk yang membela Tidak ada itu, tidak benar survei itu, betul oleh sebab itu maka kita membangun di masjid Makanya jangan sampai anak kita bertanya Papa, papa, iya. itu kawan papa ya iya. Dulu kenalnya di mana? Dulu waktu sakau Apa kata beliau tadi? Ketika saya masih letnan dua ni Adalah ketua masjid ini Ketua pembangunan renovasi masjid ini Adalah 35 tahun yang lalu Yang masih dalam gendongan apa maknanya? apa maknanya? kalau masih ada di masjid kita anak lari-lari lompat-lompat nangis-nangis jangan dibentak jangan dimarah. yang dulu waktu bapak letnan 2, tiga prima tahun yang lalu hari ini menjadi ketua pembangunan masjid ini sekarang banyak orang nggak senang, pulang-pulang pulang-pulang aku ngelihat anak-anak ini naik darah tinggiku. akhirnya waktu juga yang memisahkan kita jam 7.20 ternyata duduk dengan orang-orang beriman yang hatinya lapang itu waktu begitu cepat berlalu saya pernah ceramah pak pernah ceramah pak masuk kali waktu seperti jam itu gak bergerak mati kapan itu? pas kultum buka puasa sampai saya semua jamah khusyuk nunduk semua tapi hari ini masya Allah Tabarakallah. selesai ceramah saya kasih tahu bapak-bapak ya. Tadi saya terus terang kultum, tadi lama betul. Kata mereka, kami yang dengar lebih lama lagi. <laughs> InsyaAllah 7.20, waktu begitu cepat berlalu. Saya mohon maaf, mohon izin. Karena terus meninggalkan. Jangan ada fitnah diantara kita. Saya sudah sholat jama' taqadim. Kebersamaan kita di dunia. Bersama di dunia, bertetangga di surga. Aduzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Allah maja'alna minal mutahabbi nabi jalali. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang hanya karena engkau ya Allah. Alzilana tahta alzilni arshika. Belikan kami naungan di bawah singgasana arashmu. Yaum alzilah ilziluk pada hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naunganmu ya Allah.